Mitra Bisnis, rancangan undang-undang Mahkamah Agung yang baru memuat sanksi pidana bagi hakim yang salah dalam membuat putusan. Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengatakan, ancaman pidana tersebut mengancam independensi hakim yang dijamin konstitusi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Todung Mulia Lubis. Pak Todung, apa komentar Anda soal RUU ini? Nah, kalau majelis hakim di kesalahan apa di pidana karena membuat putusan pengadilan menurut saya juga itu tidak tepat ya dan pernyataan ketua mahkamah agung itu ada benarnya karena tidak boleh hakim-hakim itu masa ketakutan dalam membuat keputusan jadi dia mesti betul-betul bebas mesti betul-betul independen. Jadi saya nggak setuju juga kalau misalnya hakim bisa ditidakan karena membuat keputusan. Nah, tapi bukan berarti bahwa hakim tidak bisa ditidakan kalau dia misalnya terbukti menerima suap, jangan ya bisa dong ditidakan, ya kan? Kalau dia melakukan pidana, pidana umum lainnya. Jadi kebebasan hakim itu hanya pada saat dia memeriksa atau menghadiri satu perkara. Lalu, bagaimana Bapak menilai pasal 97 ayat B dalam rancangan undang-undang tentang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dilarang membuat putusan yang menimbulkan keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusuhan huru-hara. Sulit ya untuk dijadikan alasan hukum ya, mempersalahkan hakim ya. Ya, itu kan hakim harus sempat anjil dan seakan ketua hukum yang berlaku dasarkan bukti-bukti yang nyata dan dasarkan keyakinan hakim sendiri itu aja pegangannya ya mau putusan itu menimbulkan keonaran atau tidak itu kan di luar konyolnya hakim yang yang menjaga supaya tidak ada keonaran kan polisi jangan diubahkan pada hakim ya ya lalu ada saran pak hal apa yang mungkin perlu ditambahkan atau diperhatikan dalam RUU Mahkamah Agung ini Ya, sebenarnya pasar bebas ya, tidak intervensi itu latarannya itu aja. Ya. Demikian pengacara Todung Mulia Lubis. Saya Wendy Lim.